Bayangkan bila aku tak lagi Seperti yang kau inginkan Bayangkan bila aku kini Sudah tak ada arti lagi Masihkah kau menyayangi Ja, ik Oh, Bila kutalagi, tat lagi seperti yang kau ingin.